pak a r i selamat pagi Halo, silakan p a k a r i i ya memang itu ironis sekali ya kaya pemerintah kita nih gak aturan -aturan yang g a k pernah konsisten dengan aturan-aturan yang dibuat dan juga akhirnya malah m e m i n g u n g k a n para pelaku industri kalau kita lihat kayak masalah lampu motor g itu secara hemat secara、uh, pola berpikir hemat ya kita melihat politis e malah sisi hari itu pada berdua でも、今日は3月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月 k 5月に5月 t 5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5月に5日に5月に5月に5月に5日に5月に5日に5月に5日に5日に5月に5日に5日に5月に5日に5日に5日に5日に5日に5 Jelas gitu loh p a t u r a n n y a fokus. Jadi, ma jadi masyarakat bisa menikmati juga a s u r a s u mereka di s a n a Terima kasih Pak Ari, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Ya, selamat pagi Bu. Silahkan.、Uh, saya berpikir Jakarta itu terlalu crowded dengan motor. Saya cukup yakin pengendara mobil juga tidak terlalu rasa nyaman karena motor itu terlalu banyak. Jadi mengenai investasi k a l a u s a a t i n i di Indonesia maupun Khususnya untuk Jakarta, produksi motor itu memang harus dibatasi. Saya setuju dengan pemerintah, biarkan aja kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak t o n i Pak Zulfikar, selamat pagi. Pak Zulfikar, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Bapak. Ya, ini saya juga merasa keberatan kalau misalkan masalah、hmm. lampu gitu, dinyalain-nyalain b e gitu ya kan. Kayak yang tadi dibilangin tuh kayak kompoi gitu. Padahal kan di... bagian di apa namanya di wilayah Bogor, terkadang-kadang lampu-lampu kagak dinyalain gitu. Kalau di arah Depok juga kadang-kadang ada yang dinyalain, ada yang enggak gitu. Ya gitu aja. Terima kasih, ya, terima kasih Pak z u l f i k a r Pak Ami, selamat pagi. Halo. Ya, dengan Pak Ami? Halo. Iya, Bapak silakan. Ah,、uh, saya ingin komentari ya bu ya.、Uh, itu kalau tentang buka lampu apa segala itu kan. はい。 Dulu itu waktu zaman yang gak tahu mungkin zaman pemerintahan yang lalu itu Sudah ter,、uh, ada kongkarikong antara pengusaha-pengusaha industri-industri Dengan pemerintah untuk ya dalam tanda kutip tidak akan menormalkan Dalam、uh, arti sebenarnya itu tidak akan membuat mass rapid transportation Ya jadi sehingga mobil-mobil motor semua pada laku nah Kalau di Singapura, di negara-negara yang lain itu Di、uh, Tiongkok, di、uh, tempat lain Semuanya itu diadakan mass rapid transportation Sehingga mobil belum terlalu、uh, berkembang industrinya Tapi di Indonesia paling laku gitu loh Nah jadi ada、uh, permainan kong kali kong、uh, Pemerintahan dengan、uh, pengusaha dulu Nah itu saya dengar gitu ya Tapi ya terbukti atau tidak Nyatanya sampai sekarang Uh, transportasi masal s masih belum terbentuk gitu loh. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Ismail, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Halo. Ya, s i l a k a n komentar Anda, Pak. Begini sebenarnya, kita sebenarnya nggak menutup mata bahwa kita sangat dan sangat membutuhkan kendaraan bermotor, kendaraan m o t o r itu. Karena itu memang keadaan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. diperlukan sekali motor-motor itu untuk bergerak cepat m e n g h n a r i kemacetan, untuk pembuatan fabrikasi pabrik, mungkin dipertimbangkan lokasi yang tepat di mana. Kemudian kita mengurangi komponen impor, ya, sehingga kita bisa juga membuat motor dengan bahan baku dalam negeri sendiri, menyerat e r a t kerja, dan juga meningkatkan produktivitas nasional, gitu, loh mbak. サスティジュアジャディボーパブリカワサキリタビリジュナイアンバイディマナロカシニアンビサムウランニー、ウトワントンポッド、キャナルアスカラモトウサイバイスマイアン、パパウロサーパギ、サー k ギボー、サーパギボー、パウロビキンプラトライン、ジュラスボー、サカランニプラトライン、メモリビキン、タビウントパパプラトラインとサボー、ビキンプラトライントゥティダアダグナイアボー、ティラピギャランイン、サカラントゥティアダプラトライン。 terutama lalu lintas, hampir tidak pernah lagi raja-raja kendaraan lalu lintas, Bu nah, banyak sekali wajah-wajah baru ya, Bu, yang mendominasi keadaan kendaraan roda 2 yang membawa kendaraan saya enak perut, Bu, tidak memikirkan keselamatan orang lain terima kasih ya, terima kasih Pak Paulus, Pak Gunawan, selamat pagi selamat pagi s i l a k a n Pak Gunawan ya, kalau menurut saya, memang kendaraan roda dua itu memang dibutuhkan oleh warga, oleh rakyat Indonesia tapi kita harus bertanya kenapa dibutuhkan padahal pemerintah itu wajib mengadakan m a s i f transportation untuk public transportation itu akan mengurangi kemacetan ya kita harus mencontoh negara yang maju sebenarnya jangan terlalu mencontoh negara kapitalis seperti kaya Amerika mereka tapi bikin jalannya kan sudah banyak Kita kan jalannya belum banyak, yang kita harus、uh, public transportation yang diutamakan, karena tidak semua orang mampu beli mobil, dan itu akan membuat jalanan macet, apalagi kalau dengan adanya industri motor, bukan itu yang d i t u j u k k a n tapi kalau menurut saya massive transportation itu yang seperti di Siapur itu loh, orang tidak perlu banyak punya mobil, tidak perlu punya motor, tapi kemana aja murah dan gampang, itu, b e g i t i makasih terima kasih kembali, baik, dan yang terakhir Pak Dhani, selamat pagi halo, selamat pagi, ya s i l a k a n Bapak iya, jadi kalau menurut saya ya semua peraturan itu agak sedikit malah gak ada, ya. yang paling penting adalah, kita harusnya berterima kasih ada investor yang mau berinvestasi di Indonesia cuman, seharusnya pemerintah dari Pasir memberikan peraturan yang aneh-aneh, harusnya pemerintah memberikan tekanan memberikan solusi kepada para investor, bikin pabri di sini, tapi harus ada pasar ekspor di situ kita bisa dapat uang dari luar negeri, ya mengenai segala macam peraturan mengenai lampu dan yang aneh-aneh itu itu hanya uh, semacam uh, membuang badan a j a dari solusi、uh, apa, transportasi masal s yang sampai sekarang マウチュタンピー、インドネシア、ピカテレマカスピー。コメントランドバジョニーメランカロンダローター、ドドドン Mengganggu kesehatan kita mungkin bisa diganti dengan kereta angin kali ya, naik sepeda itu lebih lebih nyaman kali. Oke, baik, Jadi, terima oke kasih Pak Joni, Pak Arya. Selamat siang, siang. silakan h k o m e n t a r y a、uh, Ada dua sisi yang harus kita pandang, satu sisi pemerintah harus mempunyai peraturan yang memproteksi、uh, masyarakatnya, yaitu misalnya dengan... Diwajibkannya impor sparepart yang harus berkuliskan bahasa Indonesia itu saja terus. Tapi ada kebutuhan lagi, misalnya subsidi BBM untuk sepeda motor yang direncanakan akan dihapus itu saya kira juga perlu d i t i n g g a l kembali karena itu pertama tidak membantu orang yang menengah ke bawah. Kalau dia punya mobil dia pasti menengah ke atas. Justru nggak punya mobil dia beli sepeda motor untuk t r a n s p o r t a s はカアカムパラーウィー、ンチンカー Nah akan terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja dan sebagainya Karena begitu di investasi enam t u juta h dolar di Indonesia、uh -huh. Itu akan terjadi multiplier effect dan sebagainya、Baik. Bayangkan aja ini ha, banyak hal yang akan rugi terhadap pemerintah、uh -huh. Untuk itu pemerintah Indonesia harus introspeksi Apa-apa saja yang harus mereka,、uh, pemerintah kaji kembali、uh, Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah Melobi kembali pihak Kawasaki Bahwa、uh, Kenapa alasan apa lampu harus dihidupkan Di Malaysia, di Singapura, semua lampu Dihidupkan, kenapa Kawasaki n g g a k komplain gitu ya Oke, Nah Indonesia k a mau ikut a n u t g d a k masalah sih sebenarnya、iya. Terima kasih Pak Arya, Bapak Ujang Selamat siang Saya dalam hal ini lebih setuju mengikuti、uh, Pemerintah, saya kira、uh, Mengenai Kawasaki itu n g g a k usah khawatir Tuh Saya lihat sih, cuma n alasan aja ya Karena dia memang tidak bisa bersaing di Indonesia Itu satu, terus kedua e m a n g Produksi lokal kita itu produk,、uh, yang buatan Jogja kalau nggak salah itu juga、uh, apa, mereka memproduksinya udah bagus kok. Jadi memang asing untuk masuk ke sini, untuk bersaing itu agak susah gitu nggak sih. Selamat s u r u Bapak Suryadi. Ya. Ya s i l a k a n Pak. Iya terima kasih. Menurut saya, di samping memang peraturan pemerintah Indonesia yang suka、uh, ngejelas, Kawasaki itu memang motor yang kurang laku di Indonesia. ジョニー・ファマトレイジラいスタンバー パーソンとアジアとパーヤンとヤンパーヤリア。 私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちのようちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの g たちの s たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち e 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち subsidi bensin itu dicabut saya nggak suju e t karena yang pakai motor tuh relatif orang kurang mampu toh kok malah subsidinya dicabut ya terima kasih oke、okay.